surga itu ada tingkatan-tingkatannya dan tingkatan yang paling tinggi di dalam surga adalah Jannatul Firdaus. Itulah bagian tengah dan bagian yang paling tinggi di dalam surga, tempat apa namanya? tempat bernaungnya para nabi dan orang-orang saleh, siddiqin dan syuhada. Yaitu Jannatul Firdaus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta Jannatul Firdaus itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sifat bangunannya, bangunan sorga, ya, batanya terbuat dari emas dan dari perak, lantainya adalah minyak lantainya adalah minyak kasturi, Yaitu bertaburan minyak kasturi, kemudian mutiara mutiara, pasirnya adalah mutiara mutiara. Tidak ada di sana kotoran-kotoran, karena manusia tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil, tidak akan berdahak, tidak akan beringus, tidak akan meludah. Wanita-wanitanya tidak akan melahirkan dan tidak akan haid. Bersih. Batu-batanya dari emas dan perak, pasir-pasirnya adalah mutiara. Sungai-sungainya mengalir tanpa parit. Nah itulah dia tentang bangunan fisik di dalam sorga. Nah kemudian juga di dalam sorga ada kamar-kamar Tempat beristirahatnya penghuni-penghuni sorga Serta kemah-kemah Rasul mengatakan Inna lil mu'mini fil jannati la khaimatan Min lu'lu'ah Min lu lu ah, min lu'lu'atin wahidah Mujawwafah tuluhasitu tu namilan Kesungguhnya orang mukmin di dalam sorga memiliki sebuah kemah Yang terbuat dari satu mutiara yang berlubang Yang panjangnya 60 mil di dalamnya orang mukmin itu memiliki istri-istri Yang apabila dia menggilir mereka Maka masing-masing mereka tidak dapat melihat sebagian yang lainnya Demikian ya disebutkan di dalam hadis Nabi ini Tentang kemah-kemah yang dimiliki oleh penghuni sorga Mereka akan istirahat dan ya tidur Beristirahat Sebagaimana beristirahatnya seseorang di siang hari di kemah-kemah tersebut Dan di dalam sorga juga ada pasar-pasar di mana mereka akan datang ke pasar itu setiap Jumat Dan pada saat itulah mereka diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu SWT Dan di dalam sorga terdapat sungai-sungai Nah ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran Jannatin tajri mintah tihal anhar Sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Dan salah satu sungai-sorga adalah Al-Kawthar Salah satu nama sungai di dalam sorga adalah Al-Kawthar Nabi mengatakan Al Kautar Nahron Fil Jannah Hafatahu Min Taab Majrohu Alal Yakut Watdur Turbatuhu Adi Abu Miski Wa Ma'uhu Ahlamin Al Asal Wa Asadubayyadon Minat Talji Al Kautar adalah nama sungai yang ada di dalam sorga. Kedua tepinya terbuat dari emas. Aliran airnya di atas berlian dan permata. Debunya lebih wangi daripada minyak misk. Yaitu minyak kastori Dan airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju Nah ini sifat sungai di dalam sorga Dan disebutkan juga bahwa Sungai di dalam sorga itu mengalir begitu saja tanpa parit Kalau sungai-sungai di dunia Kalau tidak ada parit bagaimana? Tidak bisa mengalir Nah di dalam sorga sungai-sungai itu mengalir tanpa parit Kemudian di dalam sorga juga terdapat pepohonan ada sebuah pohon di dalam sorga yang sangat besar Yang kalau dikelilingi oleh seorang yang berlari dengan kuda Yang menunggang kuda, mengendarai kuda Maka itu akan menempuh jarak selama 100 tahun perjalanan Itu pun belum tuntas Begitu besarnya pohon di dalam sorga ini ya. Nabi mengatakan Inna fil jannati la syajaratan Yasir rakibu aljawat Al-Mudmar Al-Mudommar al Amin, al al Mi'ata'amin Ma'yakta'uha Dan sungguhnya di dalam sorga ada sebuah pohon Yang jika seorang penunggang kuda yang terlatih Dan cepat Berjalan melewatinya, mengelilinginya Selama seratus tahun Orang naik kuda Kuda yang terlatih dan cepat Artinya tidak mogok-mogok kudanya Tidak tersendat-sendat jalannya Berlari kencang Selama seratus Selama seratus tahun itu tidak akan bisa tuntas untuk mengelilinginya. Yaitu dia tidak akan selesai untuk mengelilinginya. Demikian besarnya pohon di dalam sorga ini. Iqanifiddin. Ha'azani wa wa'iyyakum jami'an. Nah kemudian di dalam sorga juga ada makan dan minum. Dan di dalam Al-Quran banyak kali disebutkan tentang makanan dan minuman di dalam sorga. Ya seperti... Uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan burung-burung Daging-daging burung yang mereka sukai Ya Di dalamnya terdapat buah-buahan Dan makanan Dan minuman yang dimakan Dan dikonsumsi oleh penghuni surga Tidak akan keluar Akan berubah Akan keluar Menjadi minyak kasturi Yang lebih wangi uh, Baunya ataupun aromanya daripada minyak kasturi Demikianlah yang makanan yang dimakan oleh penghuni penghuni sorga Kutufuhadaniyah pohon buah-buah yang mereka petik dari pohonnya itu sangat dekat untuk dipetik jadi tidak perlu menanjak tidak perlu lompat dan sangat mudah untuk dipetik Rasulullah mengatakan ya kulo jannah fi hawa syarabun penghuni sorga akan makan dan minum namun laya laya taku watun walayam takhitun Penghuni sorga akan makan dan minum, hanya saja mereka tidak akan buang air besar, tidak buang air kecil, tidak beringus. Bahkan makanan yang mereka makan itu akan menghasilkan sendawa yang wanginya lebih wangi daripada minyak miski. Ya lebih wangi daripada minyak kas kasturi. Demikian pula sebagaimana di dunia, salah satu kenikmatan dunia adalah pakaian. Pakaian yang bagus itu adalah salah satu kenikmatan dunia. Demikian pula di dalam sorga, penduduk sorga memiliki jubah dan pakaian yang terbuat dari sutra, yang mana sutra ini diharamkan di dunia bagi kaum laki-laki, namun mereka akan dihalalkan itu nantinya di dalam di dalam sorga. Demikian juga emas dan perak itu dihalal, diharamkan di, di dunia dan dihalalkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban mereka akan memakai pakaian sutera yang halus yang berwarna hijau dan sutera yang tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang-gelang terbuat dari perak dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka minuman yang bersih yang suci Nah demikian ikhwan fillah Allah wa iya jamian Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka akan dikenakan pakaian atau akan diberikan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan kita tahu bahwasanya di dunia sutra adalah pakaian yang paling kain yang paling halus dan paling enak dikenakan. Hanya saja diharamkan dipakai di dunia untuk kaum lelaki. Nah, demikian ikhwan fill din, na'azani wa iyyakum jami'an. Demikian pula di dalam sorga terdapat ranjang-ranjang dan dipan-dipan. Itu tempat mereka beristirahat, tempat mereka tidur. Dipan-dipan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ala surrim mau tu nah alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahhta emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Jadi mereka akan diberi dipan-dipan dan ranjang-ranjang bagi mereka di dalam sorga. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fiha sururur marfuah. Di dalam surga itu terdapat tahta-tahta yang ditinggikan. Yaitu tempat tidur tahta ya singgasana yang ditinggikan. Demikian iqanifiddina azza niyallahu ayyakum jami'an dan tidak ketinggalan pula. Ada kamar, ada kemah, ada makanan, ada dipan. Juga ada bidadari, ada wanita-wanita. Ya wanita-wanita penduduk sorga. Rasul mengatakan, liqul lirojulin minhum zaujata nimal horilin. Bagi setiap laki-laki penghuni sorga akan mendapatkan, akan diberi dua istri dari kalangan bidadari. Ya, akan diberi dua istri dari kalangan bidah, bidadari, bidadari sorga. Yang mana Rasulullah menyebutkan wanita sorga ini atau bidadari sorga itu. Lau'anam ro'atan minisayi ahlil jannah etalaat ilal ardila adzat ma'bayna huma. Seandainya seorang wanita dari penghuni sorga itu diturunkan, menampakkan dirinya ke dunia ini atau ke bumi, minisayi dia akan menyinari dan akan memenuhi wangian antara keduanya. Itu akan menyinarinya dan akan menyebarkan aroma semerbak wangi antara keduanya. Ya, dan wanita-wanita sorga ini akan bernyanyi untuk suami-suami mereka. Ya, mereka akan bernyanyi untuk suami-suami mereka di dalam sorga Untuk menghibur suami-suami mereka di dalam sorga Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna azwaj ahlil jannah la yagni la yagni bi ahsani aswatin ma sami'a ahadun qad"